dua tiga happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday, birthday. birthday, birthday. birthday, birthday. gue pernah gue pernah nulis di uh, apa namanya di Alquran nih bahwa setiap manusia tuh bisa untuk membuat sejarah buat uh, dalam proses kehidupannya ya makanya ini Di angka 18 tahun, mudah-mudahan Kita bisa terus lanjut sampai album selanjutnya Dan kita bisa terus sama-sama Kita party terus sama-sama sama kalian semua Amin Selamat ulang tahun Semoga panjang umur Kuputakan Kepadamu Di hari penuh makna Semoga kau bahagia sejak terang Berikanlah penyubuh Uang jauh dungamu Jangan biarkan hari ini layu Kita nyanyikan lagu Yang ku cipta utummu Sebagai hadiah ulang tawuh Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Yeah, hey,